Dalam bisnis, sering orang mengalami kejenuhan atau kebosanan dalam perjalanan pekerjaan atau bahkan dalam perjalanan hidupnya Karena sudah melakukan sesuatu yang rutin, lalu menjadi sesuatu yang biasa dan umum dan tiap hari mengulang-ulang hal yang sama Maka terjadi sebuah kejenuhan Menurut beberapa ahli, kejenuhan ini dapat diselesaikan dengan melakukan tiga hal Hal yang pertama adalah mencari apa. Tujuan hidup kita Nah ini sulit sekali ya Bagaimana sih kita maunya apa Kalau menentukan tujuan hidup ini terlalu lebar Terlalu besar dan susah anda lakukan Maka dapat anda kecilkan Apa yang akan saya lakukan di tahun ini Kebetulan di awal tahun Anda punya pemikiran Saya tahun ini mau apa sih Jadi memikirkan sesuatu yang menjadi tujuan kita Untuk kita capai pada tahun ini Ini hal yang pertama Yang kedua adalah fokus pada tindakan jadi fokus pada hal yang harus kita lakukan. Bukan fokus pada pemikiran. Jadi jangan berpikir, apakah ini baik? Apakah itu penting? Apakah ini? Jangan berpikir di situ. Tetapi lebih fokus pada apa yang harus saya lakukan? Apa yang besok akan saya kerjakan? Apa yang akan saya delegasikan? Apa yang baru yang akan saya lakukan di tahun ini? Maka fokus pada tindakan adalah hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang paling penting adalah hidup di saat ini. Hidup di saat ini. Maksudnya, kita harus menikmati saat ini. Jangan terlalu memikirkan besok. Jangan memikirkan kemarin. Jangan memikirkan dua tahun lagi. Jangan memikirkan kalau kita gagal. Kalau kita sukses. Kalau tidak tercapai. Dan kalau-kalau yang lain. Maka yang penting adalah hidup di saat ini. Memanfaatkan saat ini. Untuk mencapai hal yang terbaik. Yang dapat kita capai. Jadi saat ini sebetulnya yang paling efektif. Untuk mencapai nomor satu tadi. Tujuan kita. Untuk Fokus pada tindakan, maka saat ini kita rasakan, kita nikmati, kita amini kehidupan ini. Supaya kita bisa maju lebih sukses lagi dalam kehidupan kita. Mitra bisnis, Saya percaya bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi dengan keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan. Saya Tanah Disantuso dengan Business Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantuso.com Terima kasih, sukses untuk Anda